ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عن إم على نبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه wa man saro ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du bapak ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Mu'min itu laksana satu tubuh. Jika satu bagian dari anggota tubuh tersebut sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku mukmin itu Laksana Satu bangunan Yang saling menopang Mendukung Menguatkan Satu dengan yang lainnya Itu pula lah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk itu, Pak, Bu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jemaah semuanya, kami hadir berkumpul, datang di sini bersama Bapak Ibu semuanya. Karena itu yang diajarkan oleh agama kita. Karena itu yang diajarkan oleh nabi kita yang mulia. Alang, Alangkah indahnya Islam. Alangkah indahnya persaudaraan. Tanpa memandang suku bangsa. Ras dan bahasa. Saya sama sekali tidak paham bahasa Sunda. Maaf pak ya. Kecuali tadi yang paham-paham saya reka-reka. Hiji. opat. Iya betul ya. Lima. Nah itu aja. Yang lainnya tidak paham tetapi, insya Allah kita disatukan oleh agama kita. Apa yang Bapak Ibu rasakan, kami juga merasakannya. Harta benda yang hilang, rumah yang rusak, bahkan juga barangkali ada nyawa yang melayang, kami juga merasakan sakit dan pedihnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan orang beriman bersaudara. Syukuri nikmat itu wahai bapak ibu saudara saudari semuanya. Mari kita jaga persaudaraan ini di atas agama yang mulia ini di atas jalan yang lurus. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, figur dan idola kita dalam kehidupan ini. Yang telah mengajarkan banyak hal kepada kita. Mulai dari akidah, keyakinan yang mengokohkan kita di atas agama. Sehingga ketika musibah mendera kita. Kita masih tetap tegak di atas agama ini. Kita masih bisa bersabar. Kita masih bisa memegang teguh agama ini. Yang juga mengajarkan kepada kita. Budi pekerti dan akhlak mulia. Sehingga kita bisa. Saling merasakan satu dengan yang lain. Semoga salawat dan salam. Senantiasa tercurah Untuk beliau. Hingga akhir zaman. Hingga hari kiamat. Untuk keluarganya. Untuk para sahabat. Dan untuk orang-orang yang mengikuti mereka. Dengan jalan yang baik. Hingga hari kiamat. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat Yang semoga senantiasa dirahmati Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hidup ini Ada Lapan perkara Yang kita tidak mungkin Lepas darinya Siapapun kita pak Siapapun Diri kita, apapun pangkat kita dan tingkat kehidupan kita. Kita pasti akan merasakan salah satunya. Kegembiraan dan kesedihan. Pasti kita lalui dalam kehidupan ini. Pertemuan dan perpisahan. Juga akan kita alami. Senang dan susah pasti ada dalam hidup ini. Sehat sakit hidup mati. Semuanya pasti ada. Semua itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang Allah takdirkan untuk manusia agar menjadi ujian bagi kita semua. Siapa di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang terjadi menimpa kita Pak, Bu. Musibah banjir. Itu bagian dari ujian yang Allah berikan tadi. Apa kata Allah? Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi Kami pasti akan menguji kalian hai manusia dengan sedih Rasa takut. Rasa lapar. Kekurangan dari jiwa. Dan buah-buahan, makanan. Setelah Allah sebutkan contoh-contoh ujian yang Allah berikan kepada manusia, Allah sampaikan, Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sabar itu memang berat, Pak, Bu. Tapi kalau kita mau merenung ajaran-ajaran petua-petua agama kita, insya Allah itu membantu kita untuk bersabar. Nah malam ini pertemuan kita yang singkat ini kita bersama sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa menjadi penyejuk jiwa kita malam hari ini dan dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan hadis tersebut, lalu kita pelajari, kita petik hikmah dan pelajaran-pelajaran darinya. Hadis ini wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat Diruwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis sahih. Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita. "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menjelaskan ketika itu Ibnu Abbas berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kudanya. Kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman fa Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku memberikan petua-petua, "Ya gulam, wahai anak muda." Pak Bu Walaupun Nabi mengatakan, wahai anak muda, sejatinya ini untuk kita semua. karena waktu itu pas pula ibnu Abbas masih muda. Ya gulam, ini u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Simak baik-baik. Buka hati sebelum membuka telinga renungi kalimat-kalimat ini wahai anak muda. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahat, jaga lah Allah niscaya engkau akan mendapatkannya. Di hadapanmu Maksud menjaga Allah itu Saudaraku, saudariku Kaum muslimin dan muslimat Menjaga agamanya Menjaga batasan-batasannya Menjalankan perintahnya Menjauhi larangannya Tunduk dan patuh kepadanya Berserah diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala tidak melanggar perkara-perkara yang sudah diharamkannya Itu kita jaga Jagalah Allah Kalau kalian bertakwa Benar-benar menjaga Allah Zahir maupun batin Ketika dihadapan khalayak ramai Ataupun seorang diri Kalian jaga hukum-hukum Allah Kalian jaga agama itu Wahai saudaraku wahai saudariku, Niscaya Allah Akan menjagamu Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, tunduk dan patuh kepada Allah, dia tegakkan salat lima waktu, dia tutup aurat, dia jauhi perkara-perkara yang haram, judi, minum-minuman keras, perzinahan, pergaulan bebas, perkara-perkara yang diharamkan. Jika kita menjaga hal-hal tersebut, maka niscaya Allah akan menjaga kita dari segala mara bahaya, segala keburukan. Di dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman Hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz inilah surga-surga yang dijanjikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan di Yaumil Qiyamah yang Allah janjikan bagi siapa saja awab yang banyak kembali bertaubat kepada Allah hafiz dan menjaga agama Allah Pak Bu kita ini bukan malaikat kita pasti salah. Tidak. Bukan hanya salah, tapi banyak salah. Enggak ada orang mengaku dia tidak punya dosa, itu enggak ada. Yang sombong seperti itu merasa lebih baik hanya iblis. Dia saat merasa lebih baik daripada manusia daripada nabi ada. Adapun kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu banyak dosa Banyak salah Kita ini gudang dosa, gudang salah Dan sebaik-baik Orang yang banyak salah Yang sering dan banyak pula Bertaubat, awwab Banyak kembali kepada Allah Banyak beristighfar Banyak memohon ampunan Barangkali kita lupa, lalai, lengah dalam mengerjakan sholat kita. Barangkali kita lupa, lalai, dan lengah sehingga kita melakukan perkara yang haram. Tetapi orang yang banyak bertobat, yang banyak beristilfah, yang banyak memohon ampun. Kemudian dia juga hafiz. Kata para ulama ini maksud hafiz. Di dalam surat qaf ini. Maksudnya dia menjaga apa-apa yang diperintahkan. Dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Maka orang-orang yang seperti itu. niscaya Allah akan menjaganya di dunia. Dan memberikan janji-janjinya di akhirat kelak. Jadi bu, Salah satu hikmah ketika kita ditimpa musibah. Kita introspeksi diri. Terbanyak istighfar Mohon ampun Ketika kita memperbanyak istighfar Memohon ampun Allah mudahkan urusan kita Selain diampuni dosa Allah angkat kesusahan-kesusahan kita Yahfalkan Allah pasti akan menjagamu Karena Balasan itu sesuai dengan perbuatan Pak Bu kalau kita menyianyiakan agama, Allah pasti akan sia-siakan kita. Kalau perintah sang raja, tidak kita patuhi. Kalau larangan sang raja kita langgar, tentu dia akan menghukum kita. Dan itu pun menghukum kita karena dia sayang kepada kita. Agar kita sadar, masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Memperbaiki diri kita. Menjaga penjagaan Allah Kepada hambanya Ada dua Yang pertama Allah menjaga hamba itu Dalam kebaikan-kebaikan dunianya Seperti Allah jaga Badan dia Allah jaga anak-anak dia Allah jaga harta dia Itu bagian penjagaan Allah Kalau kita baca surat Al-Kahfi ada kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihis salam alaihimas salam Pak bu, ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir itu, nah sampailah kisahnya ringkas cerita sampailah Nabi Khidir ke rumah anak yatim yang tidak memiliki ayah ibu lagi. Yang rumahnya hampir roboh. Lalu diperbaiki oleh Nabi Khidir. Padahal orang kampung itu tidak mau menyambut mereka. Menjamu mereka. Ketika Nabi Musa bertanya kenapa dia membantu anak itu. Padahal orang sekampung itu tidak mau menyambut atau menerima mereka. Apa alasan Nabi Khidir ketika itu. Sebagaimana diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ayah dari kedua anak ini adalah orang soleh Lihat Kalau kita menjaga kesolehan kita Soleh itu sama dengan menjaga agama Allah Menjalankan perintah Allah Menjauhi larangannya anda akan dinamakan soleh Ketika anda soleh Anak anda akan dijaga oleh Allah dijaga Didatangkan ada orang yang menjaganya Yang menyelamatkannya Dikirimkan oleh Allah sebab-sebab untuk menjaga dan melindunginya Sampai anak kita dijaga Keluarga kita dijaga Harta kita dijaga Karena kita menjaga Allah Kemudian penjagaan Allah yang kedua, yang paling mulia, yaitu Allah jaga agama dan keimanannya. Ini yang paling berharga, Pak Bu. Rumah kita hancur, masih bisa kita bangun lagi. Keluarga kita meninggal, kita harapkan Allah mengampuni dosanya. Anak anda hilang, satu masih ada yang lainnya, barangkali. Istri anda mungkin hilang, anda masih bisa menikah lagi, maaf. Ya. Segala sesuatu di dunia ini bisa digantikan. Cuma iman itu kalau hilang, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Agama itu kalau lenyap, Allah tidak akan terima apa-apa lagi dari kita. Kalau seseorang itu mati, agamanya telah lenyap, keimanannya telah hilang. Kalau dia punya harta benda sepenuh bumi dari kiamat untuk menebusnya, Allah tidak akan terima dari dia. Allah hanya terima Islam. Seberat apapun musibah, sebesar apapun, sekeras apapun ujian, agama tidak boleh kita lepas batu. Mertahankan hati kita. Maka ketika Allah menjaga agama kita, kita diterima, ditimpa musibah, kita masih bisa ke masjid. Kita masih bisa mendengarkan azad. Kita masih bisa sholat jamaah. Bersyukur kepada Allah, Allah masih menjaga agama agama kita. Penjagaan Allah yang paling mahal Kau muslimin dan Muslimat yang semoga Sementiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Nabi melanjutkan di dalam hadis uh, Ibn Abbas tadi ya Ihfadillah Tajidhu tujahak Jagalah Allah Engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu Maksudnya Ketika engkau, wahai saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, menjalankan agama ini dengan taat, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, tidak berbuat dosa, kalau tergelincir berbuat dosa, segera bertaubat, kalau itu yang anda lakukan, maka kapanpun dan dimanapun, bagaimanapun kondisimu, Allah akan selalu bersamamu. Itu maksudnya. Azan itu ya. Masuk waktu isyafat. Iya. Iya. Enggak apa-apa kita sholat salat Isya dulu nanti Lanjutkan setelah Isya ya. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl, "Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu janji Allah. Dimanapun anda, kapanpun, bagaimanapun kondisi anda. Kalau anda bertakwa, menjaga Allah, Allah akan senantiasa bersamamu. Kemudian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis tadi. Wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Allahu akbar. Makna yang sangat agung hadis ini. Perhatikan Pak Bu. Idza sa'alta fas'alillaha apabila engkau meminta mintalah kepada Allah. Wa izaz taanta fasta'in bila apabila engkau ingin meminta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah ini yang selalu kita baca di dalam Al Fatihah ketika kita solat kita membaca di dalam surah Al Fatihah Iya kenabud, wa iya kenaztain hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta. Ketika kita mendapat musibah ini, Pak Bu, kita diuji. Benar-benarkah kita bergantung kepada Allah? Benarkah kita meminta kepada Allah? Diuji kita. Maka, jika engkau ingin sesuatu, Pak Bu, Anda ingin sesuatu, minta kepada Allah. Karena hanya dia yang kita ibadati. Hanya dia yang bisa menakdirkan sesuatu untuk kita. Hanya dia yang bisa mengabulkan permohonan kita. Apalagi ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan tidak memiliki apa-apa lagi. Ketika itulah Allah wa'ala quwwata illa billah. Gantungkan harapan hanya kepada Allah. Lihat, musibah-musibah yang terjadi ini akhirnya menjadikan kita hamba yang ingat kepada Allah. Bergantung kepadanya ya Allah sekarang aku tidak memiliki apa-apa lagi hartaku sudah habis hanya engkau yang aku miliki ya Allah maka Anugerahilah aku kekuatan untuk menghadapi musibah ini karuniakan aku dengan rezeki rezekimu yang halal minta kepada Allah subhanahu wa taala Allah berfirman di dalam surah an Nisa' min fadlih Wa sallallahu alaihi wa kepada Allah dari karunianya. Dari rizkinya. Alhamdulillah Pak Bu. Ada saudara-saudara kita yang membantu kita. Kita berterima kasih. Tetapi tetap yang pertama. Kita berharap, bergantung, meminta, memohon. Kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian. Nabi sallallahu alaihi wa melanjutkan wa'alam dan ketahuilah wahai anak muda, anak ummat Allah. Jika berjamaah, Allah akan menjanjikan kepada mereka sesuatu yang tidak dapat mereka dapatkan Ketahuilah bahwasanya umat manusia ini, umat ini, kalau mereka bersatu, berkumpul, berjibaku, bahu membahu untuk menolongmu untuk memberimu manfaat dengan sesuatu mereka tidak akan bisa memberimu memberimu manfaat memberimu bantuan sedikitpun. kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu harus ada keyakinan itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi walau ijtama'u ala an yadhruk bisyai dan kalaulah umat manusia ini bersatu mereka untuk mencelakaimu, membahayakanmu dengan sesuatu, lam yadur illa bi Shayit. Kata bahullahu aleih. Mereka tidak akan sanggup, tidak akan bisa membahayakanmu, menimpakan marah bahaya kepadamu kecuali sebatas yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufiatil-Aqlam. pena telah diangkat ojatussuhuf lembaran-lembaran telah kering. Kalimat-kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kepada kita wahai bapak ibu semuanya untuk beriman kepada takdir Allah qada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pak, Bu, musibah yang menimpa kita belum tentu itu akan mencelakai kita. Sesuatu yang menimpa kita belum tentu itu buruk bagi kita. Allah yang lebih tahu. Maka kalau kita memiliki keyakinan seperti itu, pak bu, hidup ini menjadi tenang, menjadi damai, hilang rasa takut, hilang rasa cemas, kerana kita yakin apa yang Allah tetapkan kepada kita, apa yang Allah takdirkan kepada kita pasti baik untuk kita sebagai seorang mukmin. Nabi kita yang mulia, saw bersabda, pak bu, di dalam hadis yang lain. Ajaban, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib urusan orang-orang yang beriman ini. Apanya yang ajaib? Segala urusannya adalah baik bagi dia. Jika dia ditimpa kebaikan, mendapat kebaikan, maka dia bersyukur. Jika dia ditimpa keburukan, maka dia bersabar dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang mukmin. Fala yakunu illa lil mu'min. Itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Ketika mendapatkan nikmatan dia bersyukur kepada Allah, ketika ditimpa oleh musibah, kesusahan dia bersabar terhadap musibah tersebut, lalu dia mengharapkan pahala. Dia ucapkan inna wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia yang dia beri dan milih Allah lah apa yang dia yang dia ambil. Inna lillahi ma'ata wa ma Ya. Nanti kena tangan. Enggak apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Di dalam surah Al-Hadid. Di dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman Ma acah kau mim ma acah kau mim musibah fi al-ard walafii anfusikum illa fi dan apa-apa yang menimpa kalian min musibah, dari musibah-musibah fil ardi wa fi anfusikum. Baik di muka bumi ini ataupun pada diri kalian. Banjir ini musibah yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa diri kita, Pak Bu, saudara-saudari. Illa fi kitab. Melainkan itu semua sudah tercatat di dalam Alkitab. Lauhul mahfuz sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkan di muka bumi ini. Inna dzalika 'ala Allah Sesungguhnya semua itu bagi Allah adalah mudah. Takdir-takdir kita ini jauh sebelum dunia ini diciptakan, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Katab Allah maqadira maqadira al-khalaiq menulis takdir takdir makhluk semuanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu lima puluh ribu tahun sebelum itu Allah sudah tulis takdir-takdir ini. Ini dia keimanan kepada takdir. Orang yang tidak beriman kepada takdir Allah, maka dia akan stres, resah, gelisah, cemas, takut, putus asa. Makanya akhirnya ada yang bunuh diri. Ada yang akhirnya sakit. Tapi orang yang beriman kepada takdir Allah, dia akan membutuhkan hikmah, mengambil fa'idah, mengharapkan pahala dari Allah SWT. Ta dia tahu itu ujian dari Allah, agar dia menampakkan, membuktikan keimanannya. Karena mustahil kita mengaku beriman, Pak Bu, kalau tidak diuji. al an-yusroku an-yakuluh amanda, wahum laif tanun. Apakah manusia mengira dia mengaku beriman sementara dia belum diuji? Tidak. Ketika anda mengaku seorang mu'min beriman kepada Allah dan Rasulnya saw, anda pasti diuji. Besar kecilnya ujian? Tergantung kadar keimanan seseorang. Semakin kuat keimanan, semakin besar ujian. Kenapa? Karena kedudukannya di sisi Allah juga semakin semakin mulia dan semakin tinggi. Pak Bu, apa yang terjadi di tengah kita? Musibah yang menimpa kita? Tidak selalu buruk. Tetapi di balik itu semua. Ada kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita raih. Kita yang sebelumnya tidak mengenal, menjadi saling mengenal. Kita yang sebelumnya lalai, menjadi sadar. Yang lupa menjadi ingat. Subhanallah. Kalau Allah itu ingin menghukum kita, gampang. Satu garut ini bisa dimusnahkan oleh Allah. Coba lihat waktu tsunami di Aceh itu. Tetapi Allah masih sayang. Allah jadikan musibah yang menimpa kita tidak lebih besar daripada itu. Masih sanggup kita untuk menghadapinya. Maka bersabar, petik pelajaran. Mulailah membuka lembaran baru. Allah masih memberikan kesempatan kepada anda, wahai saudariku. Allah masih memberi kesempatan kepada kita, wahai saudaraku. Untuk menjadi mukmin yang taat, muslimah yang taat, mukmina yang taat, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada agamanya. Pelajarilah Islam ini, amalkan. Kemudian tegakkan amar ma'ruh. nahi munkar. Jaga kampung kita ini. Jangan sampai maksiat merajalela. Karena sesungguhnya musibah, bencana, azab tidak diturunkan oleh Allah kecuali karena banyaknya maksiat. Di sekitar kita lalu kita bungkam, lalu kita diam. Alhamdulillah, saat ini Allah masih beri kesempatan kepada kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya, azan sudah berkumandang, waktu sudah datang. Kita akan istirahat dahulu untuk salat Isya. Setelah salat kita akan lanjutkan. Ingat, nanti ada pertanyaan-pertanyaan kuis kepada warga yang bisa menjawab mendapat hadiah, dan juga bapak ibu boleh bertanya langsung ya, nanti kita setelah isya ada tanya jawab, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi setetes embun bagi kita semuanya wassalallahu wassalam ala nabiyina muhammadin, walhamdulillahi rabbil anamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم عنه على النبي الكريم محمد Wa ala alihi Allah, Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW, dan juga para Nabi dan Rasul, dan juga para Ahli Hadits, dan juga para Ahli Tafsir, dan juga para Ahli Syarh, dan juga para Ahli Fiqh, dan musibah itu kan kita dan ada perkataan Ahli Tadabbur Al yeah. Quran, dan juga para Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, ini pertanyaan yang luar biasa dari Pak Asep ya. Berkenaan dengan musibah ini, kita diminta untuk sabar dan tawakal. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan yang signifikan dalam konteksnya, apalagi dalam kehidupan kita lah. Antara sabar dan tawakal ini. Bapak, Ibu, sebenarnya sabar dan tawakal ini gak bisa dipisahkan. Seseorang tidak akan mungkin bisa bersabar kalau dia tidak tawakal. Karena tawakal itu, Pak Bu bahasa mudahnya, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Kita bergantung kepada dia. Harapan kita hanya kita gantungkan kepada dia. Karena kita tahu, kalau kita menggantungkan harapan kepada manusia, kita akan kecewa. Manusia sama seperti kita lemah. Kadang kita sudah mengharapkan bantuan datang, eh cuma lewat saja ya Lewat aja, ya, rupanya tempat kita belum Juga dapat Kecewa kadang-kadang, tapi kalau kita Bergantung kepada Allah, maka tidak ada Seorang pun yang kecewa, karena Allah maha kaya Allah maha kuat Allah maha perkasa Maka dengan bersandar kepada Allah Tempat paling kuat Untuk bersandar Kembali kepadanya, bergantung kepadanya Tali yang kokoh, maka kita Bisa kuat, bisa Sabar Menghadapi segala bentuk Tujian dan cobaan Apa sih wujudnya dalam kehidupan kita Orang yang bergantung Tawakal kepada Allah dan bersabar itu Pak Bu Ketika seseorang Mendapat musibah Yang terberat itu Pertama kali musibah itu Melimpah kita Kalau sudah berjalan seminggu sudah agak ringan Sehari dua hari sudah mulai ringan Tapi pertama kali dapat musibah itu yang terberat Itu yang dituntut kita bersabar, sikap sabar sebenarnya ketika itu kalau sekarang ini sudah enak kita sudah bisa tersenyum lagi tapi pertama kali itu melihat air sudah sampai segini habis harta, mobil apa semuanya sudah rusak sudah ini maka ketika Rasulullah SAW Pak Bu pernah mendapati seorang wanita yang bayinya meninggal menangis, pilu dia Rasulullah SAW datang dari belakangnya dan menesehati dia untuk bersabar Wanita ini tidak tahu Kalau itu Rasulullah SAW Apa kata wanita itu pergi Engkau, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan Wah. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah SAW Ketika Rasulullah SAW pergi Baru orang-orang mengasihi tahu kepada dia Itu tadi Rasulullah SAW Dia langsung kaget Maka dia datang menemui Rasulullah SAW Minta maaf apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas-sabru 'inda sadmatil ula." Hanya sesanya kesabaran yang sebenarnya itu adalah ketika musibah pertama kali datang, hantaman yang pertama itu. Saat kita dapati rumah kita sudah runtuh, saat itulah kita dibutuhkan sabar. Di situ dilihat kita sabar atau tidak. Ketika kita dapati musibah itu lalu kita mengucapkan walaupun air mata menetes tidak ada masalah. Tidak berdosa. Air mata tidak mengurangi kesabaran seseorang. Selama lisan kita tidak mengutuk-ngutuk meratapi takdir. Kita ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Ya Allah. Apa yang kau berikan kepadaku ini milikmu. Apa yang engkau ambil juga milikmu. Sudah. Saya serahkan semua anda kepadamu. Sabar. Mudah-mudahan engkau berikan yang terbaik untukku. Di sisimu. Nah, sudah. Ya Allah, gantikanlah untukku yang lebih baik dari musibah ini Tidak seorang pun berdoa seperti itu Malainkan akan Allah gantikan yang lebih, yang lebih baik Nah saat itu dibutuhkan, sabar Ketika seseorang itu, dia mengucap Istirja'inna lillahi wa inna ilahi raji'un Kemudian berdoa Ya Allah, gantikanlah untukku yang lebih baik daripada musibah ini dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Kemudian setelah itu, walaupun dia menangis, dia tetap tegar dan kuat. Dia hadapi kehidupan itu. Dia serahkan harapannya kepada Allah. Dia yakin bahawa apa yang Allah timpakan kepada dia, belum tentu itu menyakiti dan membahayakan dia. Nah, dia yakin itu sepenuhnya. Ketika itulah, dia bersabar dan bertawakal kepada Allah subhanahu Wahdah Allah. Dan itu yang bisa melakukan itu ada sabar itu pak bu sabar terpaksa. Ada yang memang sabar kerana ilmu dia tak yakin. Yang sabar terpaksa itu ya apa boleh buat kata dia. Bukan seperti itu. Kalau sabar yang benar itu memang kerana dia tahu itu dari Allah Subhanahu Wataalla. Maka dia tidak cemas harta itu hilang. Karena pasti ada di sisi Allah Subhanahu Wataalla yang lebih bernilai dan berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis, putranya wafat, Ibrahim sakit dan di atas pangkuannya meregang nyawa. Menetes air matanya menangis sedih. Sahabat bertanya, "Engkau ya Rasulullah juga menangis?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Air mata kita memang menetes. Tetapi kita tidak mengucapkan dengan lisan kita kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala." Itu implementasinya dalam kehidupan kita. Baik, ya, Pak ya. Ini pertanyaan yang bagus. Sebelum, eh, ibu ibu ada yang mau bertanya, boleh bu, silakan. Kalau ditanya malu, bertanya dah. Anak-anak ada yang mau bertanya, anak-anak Ustaz. Bertanya dikasih hadiah, itu ditanya. Ya, Bapak boleh Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam. Di Pak? Oh iya ya. Alam berarti alam dunia, alam kubur. Tiba-tiba ada musibah, kedatangan di laut, kedatangan pulih. Itu termasuk apa itu? Ya, tolong penerjemah saya bahasa barat sudah <laughs> begitu tidak bisa. Tolong penerjemah. Ah, mana penerjemahnya? Ada ya. di laut, ya. ada di darat. Oh. Itu ada yang orang mati di laut, di laut, di darat musibah. Ada ada yang hancur, yang hanyut yang hancur, ya. ha -ha. hancur. Ya ya ya. Ada ya. apa? Ada apa yang hancur? ada alam A air apa air yang hancur? Di alam kubur. Sedangkan di alam dunia ada yang mati di dalam. Laut, air, ada yang. Mati, hanyut. Iya, ada yang tenggelam gitu. Iya. Ya. Jadi alamnya orang yang mati hanyut itu bagaimana gitu? Ya, ya. Oh, begitu. Iya, iya. Iya. Ah, Bapak, terima kasih pertanyaannya. Khusus untuk Bapak Saksi Hadiani pertanyaannya. Nice. Tapi saya jawab dulu. Jadi alam itu secara garis besar Alam yang kita Atau fase-fase Atau alam kehidupan yang kita lalui Itu Ada pertama alam rahim Itu kita di perut ibu kita Ya Nah mulai dari Masa penciptaan kita Masya Allah Mulai asal penciptaan kita Ya 40 hari pertama Dalam bentuk nutfah Nutfah itu sperma yang sudah dibuahi Kemudian 40 yang kedua itu sudah segumpal darah ya kemudian setelah itu 40 hari yang ketiga sudah berbentuk dan digumpus dibungkus oleh daging tulang belulang kemudian setelah itu ditiupkan roh kepada kita ditetapkanlah takdir kita ketika itu kemudian lahir kita berpindah alam dunia alam yang kedua bagi kita ya alam dunia hidup kemudian datanglah ajal Ajal ini mendatangi manusia kapanpun dan dimanapun terhadap siapapun tanpa mengenal waktu tempat. Bisa di udara, bisa di darat, bisa di laut. Dan dalam kondisi apa saja? Ada yang hangus terbakar, ada yang tenggelam, ada yang dimakan oleh hewan buas. Semuanya mati. Ketika dia sudah mati, maka dia berpindah ke alam berikutnya yang ketiga. Alam barzah. Namanya. Alam kubur. Sebenarnya... Alam kubur itu Alam barzah Kerana ada juga yang tidak dikubur Tapi tetap dia di alam barzah Alam barzah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-Mu'minun Hatta iza jاء ahadahumul maut qala rabbir ji'uni La'alli a'amalu salihan Fima tarakt. kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha Wami warahim barzakh, wami warahim barzakhun ilah yomiyub astun. Apa kata Allah artinya? Apabila datang kematian pada salah seorang mereka, maka ia berkata orang yang mati ini pak, ketika kematian datang dia berkata, wahai Tuanku kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melakukan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Ya, Dia minta kembali lagi Apa kata Allah? Tidak tidak mungkin engkau kembali lagi ke dunia Kenapa? Karena di belakang dia setelah dia mati itu Ada barzah pembatas Sampai hari kiamat Maka disebut kehidupan setelah mati Itu alam barzah, barzah Artinya alam yang ada pembatasnya Antara dia dengan dunia Dan dia belum masuk ke akhirat Karena belum mengkiamat Maka dia berada di alam barzah. Kalau dia soleh, dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kalau dia ternyata kafir, na'udzubillah. Atau dia banyak maksiat. Kita juga berlindung kepada Allah dari itu. Dia akan disiksa dan diazab. Di alam kubur. Kalau dia kafir, diazab selama-lamanya. Kalau dia mukmin tapi berdosa, barangkali dia diazab sesuai dengan kadar dosa. Dosa dia, ada dosa yang menyebabkan azab kubur, ada juga yang tidak. Yang jelas, dia di alam barzah. Kalau seseorang itu dimakan, dimangsa oleh ikan hiu atau buaya, habis ditelan perutnya, maka itu alam barzahnya. Dia tetap di alam barzah. Kalau dia dibakar lalu, ditabur abunya di lautan, ditiup oleh angin bercerai-berai, dia tetap di alam barzah. Nanti Allah bangkitkan kembali di alam berikutnya, alam akhirat. Ya, ya. Di alam, alam akhirat Alam akhirat, itulah dia pembalasan Dikumpulkan kita di Yomil Mahsyar Kemudian nanti dihisap, ditimbang Lalu kemudian melewati titian Kemudian mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Amin Ya Rabbul alamin. Tidak apa? Oh itu ya Hukumnya apa? Tidak mengusap muka gitu Salat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pembukanya takbiratul ihram, penutupnya adalah salam. Salam itu adalah ucapan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, itu yang menandakan kita sudah selesai salat. Nah, ada sebagian kaum muslimin dia tidak mengusap atau menyapu tangan ke wajah. Ada juga sebagian kita yang menyapu, ya, mengusapkan. Nah, setiap orang beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kepada dia. Insya Allah itu tidak merusak solat solatnya. Tetapi sebagai seorang mukmin kita semua wajib belajar menuntut ilmu bagaimana tata cara solat yang benar yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia karena beliau bersabda solu kamara aytumuni usolli solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat kita mah tidak pernah melihat Nabi solat bu tetapi kita bisa baca hadis-hadisnya kan ada pelajaran fikih ada pelajaran Hadis, baca itu Salatnya bagaimana? Dari takbir sampai salam Nanti kita akan tahu Lalu amalkan sesuai dengan yang diajar oleh Nabi Melalui ulama-ulama kita Allahu'alam bisawab Allah akan memberikan Bencana musibah Kepada umat di suatu tempat Tentalah umat Tidak umat Ada sebagian umat yang tidak ingat kepada Allah ya, yang tidak ada, ada pernyataan lagi yang bahawa Allah akan Baiklah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, pernyataan yang kedua ini bahwasanya apa tadi? Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada umat di suatu tempat. Iya. Ada sebagian umat yang ingat kepada Allah. Tatkala ada sebagian umat yang ingat kepada Allah. Eh uh, Allahu sependek pengetahuan saya, saya belum dengarkan ungkapan di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis yang seperti itu. Tetapi yang ada... Selagi ada yang beramar ma'aruf nahi... Nahi mungkar. Karena ketika tidak ada lagi... Itu ada di dalam hadis... Bahkan di dalam Al-Quran juga... Di surah Al-A'raf... Itu dijelaskan, dicontohkan juga oleh Allah SWT... Di, di zaman Bani Israel... Ya, ketika ada di satu kampung itu... Yang tidak mau diperintahkan oleh Allah SWT... Untuk beribadah di hari Sabtu... Dan tidak boleh menangkap ikan... Lalu akhirnya... E, mereka... Membuat tipu muslihat Untuk menangkap ikan mereka pasang jaring di hari Jumat Lalu mereka ambil ikan di hari Sabtu Ketika dinasihati ada sekelompok mereka yang menasihati Mereka mengatakan kami tidak menangkap ikan di hari Sabtu Ini kan jaring kami pasang di hari Jumat Padahal ikannya mereka ambil juga di hari, di hari Sabtu Akhirnya tidak ada lagi orang yang beribadah Ketika mereka tidak mau lagi dinasihati Orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah Akhirnya mereka hijrah Meninggalkan tempat tersebut lalu Allah timpakanlah hukuman Allah jadikan mereka al-khiradatu wal khanazir. Allah jadikan mereka itu monyet-monyet waktu itu. Nah, Allah selamatkan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi nahi munkar. Begitu juga di antara umat ini. Dan di dalam surah di dalam surat uh, Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan musibah itu juga akan menimpa orang-orang yang taat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taqū fitnatan lā tusībunna alladhīna ẓalamū minkum Takutlah kalian fitnah, ujian, cobaan dari Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Artinya, orang-orang yang beriman juga juga kena maksudnya ketika tidak ada lagi orang-orang yang memberi nasihat. Bar ma'ruf nahimunkah. Ketika orang-orang membiarkan saja kejahatan, kemaksiatan Ya, jadi benang merahnya di situ. Kapan Allah akan menyelamatkan? Ketika masih ada orang yang menegakkan agama, agama Allah. Agama, agama ini sebagai seorang Muslim bukan kita sendiri, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita agama ini adalah nasihat. Untuk sesama kita. Apa kata Rasulullah di dalam hadis muslim? Ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Lillahi untuk Allah. Wali Rasulihi untuk Rasulnya. Wali kitabihi. Dan untuk kitabnya Al-Quran. Wali aimatil muslimin. Dan juga nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim dan semuanya. Dan juga Allah jadikan syarat keselamatan kita salah satunya saling berwasiat dengan kebenaran nasihat menasehati wala asar ya demi masa innal insana lapihosur sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali yang tidak merugi itu innaladina aman orang yang beriman wa amilus salihat orang yang beramal saleh kemudian setelah itu apa wah tawasau bil hak saling berwasiat saling nasihat menasihati dengan kebenaran wa tawashau sabar kemudian saling berwasiat dan menasihati dengan kesabar kesabaran. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi mukmin untuk diri kita dan juga kita tularkan keimanan, ketaatan, kebaikan akhlak yang mulia kepada keluarga, tetangga kita dan warga kita. Ya, jadi benang merahnya dari situ adalah seorang mukmin yang soleh dan juga muslih memperbaiki dia soleh dan juga dia melakukan islah perbaikan di tengah masyarakat mereka orang-orang yang beruntung di dalam hadis lain dan ini sebagai penutup pak bu ya ini sebagai penutup hadiah dulu untuk yang bertanya insyaallah dengan Al Qur'an ya jadi ini hadis terakhir sebagai penutup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang Sahih. Innal Islamah bada agoriban, oh, bada al Islamu garibah. Islam itu datang pertama kali dalam keadaan dianggap asing. Ketika Nabi pertama kali berdakwah dianggap aneh kan di Mekah itu dianggap asing, berbeda dari kaumnya. Wasayamu tu gariban kama badaa. Dan di akhir zaman Islam akan kembali dianggap aneh dan asing. Sekarang ini Pak Bu. Kalau kita taat kepada agama aneh dipandang orang asing, rajin saja ke mesjid kan sudah menjadi wah, sudah digunjing gunjingin, diceritain. Apalagi ibu-ibu sudah mulai menutup aurat juga sudah wah, dianggap aneh dan asing. Apalagi anak muda kalau rajin belajar agama juga taat, wah aneh di kalangan anak-anak muda itu. Fatu bali beruntung orang-orang yang dianggap aneh dan asing dalam tanda kutip karena dia berpegang teguh kepada aga agama. Kan ada juga yang aneh karena kejahatannya. Wow, rambut, dibuat cat, begini, itu tegak-tegak. Kan aneh juga, tapi bukan dalam ketaatan ya. Bukan karena agama. <tusuk> Fatubah lil -ghorobah. Beruntung orang-orang yang dianggap aneh dan asing tadi, siapa mereka, kata Nabi? <tusuk> Alladzina yusluhuna inda fasadin nas. Yang tetap soleh, ini. Yang tetap soleh ketika manusia rusak. Di dalam riwayat lain, Alladzina yusluhuna maafsadan nas. Yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi bisa kita pahami ada dua karakternya. Soleh. Dia tetap soleh ketika manusia rusak. Kemudian dia juga memperbaiki apa yang dirusak oleh manu, manusia. Dengan itu kita jaga agama kita. Kita jaga diri kita, keluarga kita, dan kampung halaman kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menghibur saudara-saudari semuanya yang ditimpa musibah bisa juga menjadi penyejuk dan mudah-mudahan persaudaraan di antara kita tetap kokoh sampai akhirnya kita mudah-mudahan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mewakili teman-teman yang lain juga mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, perkataan, tindakan, dan perilaku yang kurang pantas. Tidak ada manusia yang tidak tidak bersalah. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Kepada Allah kami bertobat atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami juga minta maaf kepada bapak ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.